Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa hawla wa la illa billah amma ba'd Hadrati Bukharramin Ma'asyur ulama al-fubala Ma'asyur al-asatida al-qurama Bapak-bapak, ibu-ibu Hadirin, hadirat jamaah Pengajian tafsir ribat yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Allah senantiasa memberi kesehatan bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutin ini tentunya dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dijadikan sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipatgandakan Allahumma Amin Bapak-bapak dan Ibu-ibu malam hari ini kita membaca surat Al Muazzamil meneruskan pengajian yang sebelumnya, yang ringkas dari pengajian sebelumnya. Pengajian sebelumnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama kali berada di Kuahiro. Ringkas cerita waktu itu beliau merasa khawatir. Kemudian beliau turun dari Kuahirong, yang jarak antara rumah beliau dengan Kuahirong, kalau saya sifati karena sudah pernah di sana, saya kurang lebih sekitar setengah jam lah perjalanan barangkali gitu ya. Lebih barangkali lebih ya, kalau nak kalau naik mobil itu kurang lebih setengah jam perjalanan. Tapi kalau jalan nanti atau nanti Jauh dari itu ya. Tapi jauh boleh daripada setengah jam Satu jam Ringkas, setelah beliau sampai di rumah Di situ ada sikit Khadijah sebagai istri beliau Maka Nabi Minta diselimuti Zabniluni, zabniluni, selimuti aku Selimuti aku nah, Kemudian ayat ini Diberi nama Surat Al-Muzambil Karena Allah perintah Ya ayyuhal muzambil kubil la illa illa qalila orang yang bangunlah, sholatlah, aduh, kepada Allah SWT Ibadah kepada Allah SWT illa qalila, tetapi walih, hanya meninggalkan sisa waktu sedikit saja Yang mana saat itu sholat atau ibadah malam bagi Nabi, hukum nyawa, jip Kemudian, supaya kemana itu pada tempat terdahulu kemudian ada ayat yang meringankan bagi umat islam bahwa waslah malam atau ibadah malam hari itu menjadi sunnah, tapi awalnya adalah wajib itu pelajaran yang terdahulu kemudian ada akhir dari pelajaran kita yang terdahulu Allah perintah kepada Nabi Muhammad agar tetap waspada kepada gambar dari orang-orang kafir yaitu kafir Quraisy. Kalau sekarang ini kita juga uh, perlu untuk waspada dari gangguan orang-orang kafir ya. Gangguan apa? Gangguan peradaban. Kalau dulu mungkin gangguan fisik, kalau sekarang gangguan peradaban. Tahun 23 mendatang. Kapan 23 mendatang? Sekarang tanggal berapa ini? Bulan 1 ya. Sekarang bulan 1 ya. Berarti 2 hari lagi kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal alias bulan Maulid Nabi itulah hari raya kita. Ya, termasuk hari raya kita. Mudah 2 hari berikutnya adalah hari rayanya orang non muslim, orang Nasrani. Yang orang Nasrani itu menurut Al-Qur'an adalah termasuk orang-orang kafir. Maka kat kafarul ladzina qalu innallaha huwa al-masih kubariyam sungguh telah kafir, orang yang berkeyakinan, bahwasanya Allah itu adalah Isa bin Maryam siapa yang mengatakan Isa bin Maryam itu Tuhan dia yang adalah orang rani, lakot kafar kata Allah SWT sudah kafir artinya tanggal 25 nya itu hari rayanya orang kafir Ya. itu mengganggu kita, artinya mengganggu apa? mempengaruhi kita dan itu banyak sekarang ini pemaksaan kehendak dari orang-orang non-Muslim kepada anak-anak kita, bahkan anak-anak kita yang kerja Muslimah kerja pakai jilbab di Swalaia itu di atasnya di Masjid dikasih apa topi sinterklas. Namanya pemaksaan ya eh, katanya hak eh, asasi manusia jodoh. Kenyataannya pemaksaan. Nah, ini namanya gangguan. Kanggoan saya tanya orang-orang kan clear, ya, mudah-mudahan anak-anak kita bisa untuk pegar ya di dalam bukan teguh pada syariat Islam. Tapi itu pernyataan ya. Nah, saya kemarin juga sempat mampir ke diempur bangunan itu. Di sana juga banyak anak-anak kita, saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, pemacar-pemacar kita yang bekerja di situ, ya Muslim, tapi diberi pakaian-pakaian orang muslim atas dasar apa katanya demi persatuan demi dan lain sebagainya ya padahal ini dilarang mestinya dilarang oleh syariat itu demikian baik alam kali ini kita membaca kelanjutannya yaitu ayat sepuluh ya ini surat Al Kuzami. Bismillahirrahmanirrahim. Wassabbir 'ala ma yaquluna wa yurdhum hajaram Kalau di dalam terjemahan di itu ada judulnya ya beberapa petunjuk lain untuk Nabi Muhammad dalam rangka menghadapi orang-orang kafir. Jadi Allah SWT memberikan petunjuk Artinya Wasbir dan bersabarlah Alamayakuluna Terhadap apa yang mereka Orang-orang kafir ucapkan Wahdurhum hadirun jamilah Dan jauhilah mereka Dengan cara yang baik Jangan ikuti perilaku mereka Orang-orang kafir Tapi jauhilah dengan cara yang baik Sejauh-jauhnya Bagaimana caranya kita menjauhi orang-orang Kafir jangan kumpul dengan orang-orang kafir itu maksudnya. Wahdani eh? wa muktabina ulinna matiwa hilhuk koriila. Kemudian Allah Subhanahu Wataala berfirman dan biarkanlah aku. Aku di sini adalah aku Allah Subhanahu Wataala. Aku saja bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan agama itu. Orang-orang yang mempunyai kemewahan Dan beri tanggulah mereka Barat sebentar Maksudnya Dhani ya Muhammad Allah SWT mengatakan Tinggal saja mereka Jangan diikuti Ya Muhammad ya Rasulullah Biarkan saja Mereka itu Ha'ulah ilka farwa al Yaitu orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayatku. Min ashabitru fi wawira. Baik itu orang-orang terhormat maupun orang-orang yang kaya di antara mereka. Tidak usah kamu dekati. Tidak usah kamu uh, ajak bergaul dengan akrab sekalipun mereka orang terhormat di kalangan mereka. Atau orang-orang yang mempunyai harta. Tidak usah direken katanya. Orang Singo Sarino reken saja. gitu maksudnya ya. Fa'al Afrika nanti aku yang akan mencukupi engkau menjaga engkau ya Rasulullah dari kejahatan mereka wa amhilhum zamanan yasira hatta taraba asna'ihim cobalah engkau tinggal tinggal sejenak saja bagaimana engkau akan melihat aku Allah akan berbuat terhadap mereka pasti aku akan marah aku akan murka kepada mereka Aku di sini adalah pengurus makaku. Intinya ayat ini menerangkan bahwa kita ini dilarang menjadi penolong, pelindung orang-orang non-Muslim. Ya kalau ada orang non-Muslim, ya jangan dilindungi. Bukan berarti kita harus apa ya? Menganiaya mereka? Kita apalagi di Indonesia kita ini mayoritas, kita diem saja itu sudah penghormatan kepada mereka. Mereka mengadakan Natalan, kita diam. Ya, artinya kita biarkan di gereja-gereja mereka. Sesuai dengan peraturan mereka. Itu sudah menghormatan. Yang sana luar biasa dari kita. Tak usah kita cawe-cawe. Oh, kasihan. Nanti aku sediakan gedang gorengnya ya dari saya. Untuk apa? Untuk urusan Natalanmu. Wah, ini namanya melanggar peraturan Allah SWT. Nanti kalau kamu Natalan, tak aku yang jaga ya. Wah, ini jelas melanggar peraturan Allah SWT. Watahal ya gimana kalau misalnya aparat kita jadi aparat kalau aparat itu kewajiban dari negara yang jadi masalah kan sipil sipil yang ingin ikut andil di dalam uh, Kekeagamaan orang-orang non Muslim nah ini jelas tidak benar menurut syariat Imam Syukri Ridho Djojohadikusumo juga pernah melarang bahwasanya ikut berpartisipasi terhadap aya dunasoro hari rayanya orang Nasrani ya, atau mengucapkan Natal selamat Natal kepada orang Nasrani hukumnya haram menurut Imam Suyuti Rodi Allah abu ini orang-orang salaf, orang-orang ulama'er -orang dahulu yang menjadikan pegangan umat Islam kalaupun kalau misalnya kita melihat di televisi di koran ya, ada tokoh-tokoh mengucapkan selamat Natal gak bisa diikuti ya mungkin mereka belum membaca kitabnya Imam Suyuti, ya Karena tidak semua tokoh itu perkesempatan untuk mengajikan demikian demikiannya, hanya demikian kita mengikuti ulama salaf saja, kalau bisa mengikuti yang demikian, apalagi Allah Swt berfirman: "Wahdani wal Mukhtibinaulin Nakhmati wa Ma'hilhum Koli'ah dan biarkanlah Aku Allah saja bertindak terhadap mereka orang-orang yang mendustakan agama itu." Orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri tangguh barang sebentar pasti aku akan menyiksanya. Allah SWT. Inna alaihina angkalawanyahimah karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala Maksudnya kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang-orang kafir tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap didakwai oleh beliau, tetap diajak masuk Islam. Tapi andai kata tidak mau mereka, ya dibiarkan saja. Kecuali orang-orang kafir yang memerangi Nabi Muhammad maka Nabi Muhammad angkat senjata. Ya, Nabi Muhammad pun uh, memimpin peperangan. Ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wasana. Maka padahal Nabi Muhammad disifati oleh Allah wa ba'atsnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau hai hey Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Wong nabi itu rahmatan lil alamin, tapi kenapa kok nabi memimpin perang melawan orang-orang kafir? Itu karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. rahmat tidak bisa menghapus seorang nabi atau Nabi Muhammad sallallahu untuk berperang melawan orang-orang kafir, karena itu mati Islam pun harus demikian. Kadang-kadang kita salah mengatakan, oh Islam itu rahmatan lil alamin, ya enggak, kan sering kita dengarkan demikian, Islam rahmatan lil alamin. Jadi gimana? Ya kita bantulah orang-orang yang punya gawe, orang-orang non Muslim punya gawe keagamaan mereka. Orang Hindu punya keagamaan apa ya? Nyepi misalnya, ya nah, kita. Ya kita juga ikut nyepi. Tapi nyepinya pakai selamatan, larung laut, dan segala macam kita bantu. Tidak begitu. Kenapa? Alasannya kita adalah umat Islam rahmatanil. Tidak begitu takwilannya atau tafsirannya. Kalau menurut ahli tafsir dikatakan rahmatanil alamin itu bagi orang kafir adalah takhirul mengakhirkan. Azab. Jadi Allah tidak menyiksa orang-orang yang kafir di zaman Nabi Muhammad itu langsung Begitu mereka kafir, menghina Allah Ingkar kepada Allah Langsung diberi bencana Tidak begitu Beda dengan orang-orang di zaman nabi-nabi terdahulu Umatnya nabi Lut Umatnya nabi uh, umatnya Nabi Nuh Umatnya nabi dan lain sebagainya ya. Ini kalau mereka ingkar Dan para nabi itu murka kepada mereka Kemudian para nabi itu Berdoa kepada Allah Maka seketika itu juga Allah Bumi hapuskan umatnya para nabi tersebut ya umatnya para nabi tersebut di bumi anguska tapi nabi kita ada nah nabi kita ini mempunyai jiwa rahmatan lil alamin bagi umat Islam sudah maklum bagi orang kafir justru orang kafir zamannya nabi Muhammad itu boleh bersenang-senang di dunia kenyataannya bahwa biasanya kekayaan dan keenakan hidup di dunia itu banyak dimiliki orang -orang oleh oleh orang-orang kafir di Indonesia sudah jelas ya Indonesia contoh ini negara muslim terbesar di dunia kita tanya pabrik besar besar itu milik siapa orang-orang non muslim kenyataan demikian rumah besar besar hotel yang mewah-mewah itu rata-rata punya siapa itu? orang non muslim itu namanya takdir alat tapi besok oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah dijanjikan sebentar lagi. Karena dikatakan kulu adin gorib Segala sesuatu yang kan bakal datang itu namanya gorib Jadi kita ini, kita ini ya Kepada hari kiamat itu dekat Maka itu dikatakan sebentar lagi ya Muhammad Engkau lihat apa yang bakal terjadi Kapan itu? Ya di akhirat nanti Karena itu, Nabi kita dikatakan Nabi akhir zaman Nabi akhir zaman Di zaman Nabi aja akhir zaman, beli itu hidup Gimana di zaman sekarang? Jadi Baik Dan makanan yang menyumbat Di kerongkongan dan azab Yang pedih Kalau tadi terjemahnya kurang sedikit Karena sungguhnya pada sisi kami Ada belenggu-belenggu yang berat Dan neraka yang bernyala-nyala Jadi janji Allah SWT Pada orang-orang kafir adalah Besok akan dibelenggu leher-leher mereka. Artinya tidak bisa bergerak. Dan dimasukkan raka. Dan makannya. Makanannya orang raka itu. Adalah pohon zakum. Pohon zakum itu. Kalau di Mekah ada ya. Saya pernah melihat pohon zakum itu. Pohon duri. Bapak-bapak pernah melihat. Bunga apa itu ya. Yang. Banyak burinya, biasanya tempatnya nyamuk malaria itu. Banyaknya bunga apa? apa? Katus. Ah, bunga katus kayak gitu, tapi besarnya itu seperti pohon jambu. Bahkan lebih. Ada juga yang besarnya itu seperti pohon sawo yang besar. Gitu ya, Anehnya, itu enggak ada daunnya. Enggak ada daunnya, yang banyak justru burinya. Ini hidup di tengah Padang Pasir. Ini zacum ya pohon apa namanya pohon duri. Dan ini pohon ini dimakan oleh onta. Jadi onta itu kalau makan dengan kekuatan gerahangnya ini ya kayak keropok gitu ya, kraus klaus gitu. Ya ini gambaran pohon zacum itu semacam itu. Ya dan besok pohon semacam itulah ini padahal gambaran di dunia ini semacam itulah makanannya orang-orang kafir jenar. Nau bilamin, jadi durinya besar. Saya punya pengalaman aneh ini. Suatu saat saya ini makan ikan, kemudian tertelan, durinya tertelan satu, durinya tertelan satu. Waktu itu saya ingat harinya hari Sabtu ya. Saya mencari dokter. Pertama dengan segala macam kata orang Jawa yang makan apa namanya? nasi yang nasi dikepel-kepel itu ya kemudian makan ini segala macam saya diberitahu sama ibu saya coba makan ini makan ini makan ini semua saran orang-orang ini saya lakukan semua ternyata nggak bisa hilang nggak bisa hilang luar biasa akhirnya terpaksa saya cari dokter cari dokter malam malam minggu tidak ada tutup semua kelawang tutup kemalang tutup balik lagi pokoknya sakitnya ini luar biasa ya enggak bisa berbuat apa-apa. Makan sakit, ini sakit sampai saya hanya minum uh, minum susu, air susu sama bikin apa namanya bubur, buburnya anak kecil gitu ya. Terpaksa disedot itu saking sakitnya. Akhirnya hari Senin baru saya dapat di rumah sakit Islam di malam. Nah itu ya. untuk mencabut ini, mencabut apa? duri satu ini. Saya ingat saya saya kena 750.000. Ya. Ternyata apa namanya? terkena duri itu Diambil sama dokter dengan menggunakan uh, alat yang alat itu dari besi. Jadi saya suruh apa? membuka mulut ini lihat alatnya aja sudah takut deh. Sudah takut kemudian sudah sengsara dah enak, bayarnya mahal lagi saya bisa membayangkan, gimana orang-orang kafir besok itu kalau ketelan durinya pohon zakum itu gimana? Nah, Uri Bilaimin, ya, nah, kan itu digambarkan di sini dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang sangat pedih. Kalau azab sangat pedih, ya di akhirat nanti macam macam ya. Mulai dari kulit yang mengelupas. Ya, kemudian kembali lagi dikelupas lagi, kembali lagi disetrika lagi, panas lagi. Demikian. Lah ini kerongkongan, ya. Kerongkongan yang tersumbat pohon zakum itu. Nau rubilemin. Lah ini sangat sakit ya. ya. bayangkan saja. Apa sih duri ikan laut atau ikan mujair atau apa itu kan kecil sekali. Ternyata meny menyengsarakan gitu ya. ya mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu enggak -ibu ada yang kena seperti saya. Cuman pengalaman saja ini ya. Oh, segitu sakitnya. Oh, ternyata hanya mencabut duri saja apa namanya? Biayanya juga mahal. adik saya itu sampai gura gini. Kenapa kok enggak sempat bawa ke Gersik saja? Di sana cabut duri itu cuman 2 ribu Ternyata duri banteng maksudnya ya. Saya bilang, "Kalau duri banteng enak." Ini duri yang nyangkut ini ya, nyangkut di dalam kerongkongan. Nauzubillah mindarikan sakitnya. Saya lanjutkan. Yaumat arjuful ardual jibal wakana til jibalukatibam mahila. Dan pada hari bumi dan gunung-gunung bergontang dan menjadi gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Jadi besok di hari kiamat gunung-gunung itu oleh Allah SWT akan dicabut dari pancangnya atau dari dalamnya sehingga gunung itu menjadi berhampuran seperti pasir ya, kalau di dalam tafsirnya seperti itu jadi apa benda-benda di langit itu akan berjatuhan, akan berterbangan sedangkan gunung-gunung dan batu dan batu bebatuan yang ada di bumi dan yang ada di dalam bumi, itu akan berterbangan, jadi yang di atas turun, yang di bawah naik, kapan itu waktunya? Yaitu waktu menyiksa orang-orang kafir tersebut alias Harithia. Ya. Nah, di dalam keterangannya katanya, kalau kalian lihat gunung itu pasti kalian melihat sesuatu yang kokoh. Banyak batu-batuan yang ada di situ. Tapi kalau orang mendekati gunung itu meletus, ternyata yang keluar adalah pasir-pasirnya. Nah, ternyata apa? Di balik dibalik kulitnya gunung yang terdiri dari batu-batuan itu mengandung pasir-pasir yang itulah besok dari kiamat pertama kali meletus adalah pasir-pasirnya kemudian menjulang tinggi dan ya luar biasa, misalnya debunya semacam demikian ya nah kita sudah pernah kena imbas debu, ya, debu kelur kan gitu ya, dulu debu Jogja, terus debu mana ini e, Semeru Nah, kita kan ya lumayan cukup jauh tapi ya mengganggu ya gimana dengan orang yang dekat di situ ya sangat mengganggu bahkan ada yang meninggal dunia gara-gara debu-debu yang ada di dalam uh, gunung ini meletus alias dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu sebenarnya ayat-ayat Al-Quran ini memang betul cocok dengan kenyataan ya. dikatakan Yahumat terjulul ardu wajibah warga nafir jibah lu kasih bang mahila dan pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan dan mulailah dan menjadi gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Ya, ini terjemahnya semacam tadi kenyataannya di dalam dalam gunung itu banyak pasirnya. Inna arsalna ilaiqum rasulan shaheidan alaiqum kama arsalna ila tiralunar rasulan sesungguhnya kami telah mengutus kami Allah telah mengutus kepada kamu ayat orang-orang kafir Mekah seorang rasul yaitu Nabi Muhammad saw yang menjadi saksi terhadapmu kalau nah, Nabi Muhammad itu menjadi saksi bagi orang-orang Kafir Sebagaimana kami mengutus dahulu Seorang Rasul kepada Fir'aun Yaitu siapa? Nabi Musa alaihissal Maksudnya begini menjadi saksi itu Jadi Allah SWT mengutus Nabi Muhammad Di zaman itu Dan Nabi Muhammad sudah menyampaikan Wahyu dari Allah SWT Kemudian orang-orang kafir Quraisy Baik itu penyembah berhala maupun orang-orang ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi, sesungguhnya mereka dituntut oleh Allah untuk beriman kepada Nabi. Kalau mereka tidak beriman kepada Nabi, maka besok tak kalah bertemu dengan Allah akan ditanya, Hey kamu yang tidak beriman kepadaku kata Allah, kenapa kamu kok tidak menyembah kepadaku tidak bertuhan kepadaku? Mereka, anu, beralasan. Mereka akan beralasan, misalnya alasannya, wah kami tidak tahu, kami tidak mendengar, kami ini dan segala macam alasan. Nah di saat itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersaksi demi Allah bahwa aku, kata Nabi Muhammad, aku bersaksi mereka ini sudah tahu siapa Allah tapi mereka adalah ingkar. Begitu. Nah, orang-orang nah, yang demikian namanya orang-orang kafir. Permasalahan sekarang gimana? Kalau memang ada satu dua orang yang Berada di tempat jauh Yang memang tidak tersentuh oleh Dakwah Islamia Misalnya ada orang-orang pedalaman Suatu saat saya melihat Film atau berita di televisi Itu orang-orang Amazon Di sungai Amazon Amazon itu mana Amerika ya Eropa atau Amerika ya Negeri Amerika, sana. Itu pakaiannya Maaf maaf itu betul-betul Masih Ya, seperti apa pakai tradisional sekali. Ya. Ya, pakai rumba-rumba gitu. Mereka itu tidak kenal, enggak kenal agama. Ya, bahkan nyaris yang lakinya nyaris telanjang. Mungkin kalau bahasa Indonesia mereka menggunakan koteka atau semacam itu ya. Apa nah, membungkus kemaluan saja. Dan perempuan hanya sedikit saja. Itu ada di berita. Saya pernah melihat di berita semacam itu. Pertanyaannya, gimana dengan orang-orang semacam ini? Mereka tidak mengenal Islam, mereka tidak pernah sampai kepada mereka walaupun hidup di zaman sekarang. Jangankan Islam, jangankan ada orang datang ke sana, televisi aja tidak bisa. Mereka hanya bisa dilihat dari satelit. Ya. Nah, orang terus orang-orang yang semacam demikian namanya Ahlul Fatrah. Namanya Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah itu di, terserah Allah SWT ta tapi semua Ahlul Fatrah itu diampuni oleh Allah SWT Wataala. Besok ada beberapa kelompok yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya ada Ahlul Fatrah. Termasuk juga Ahlul Fatrah adalah orang yang wafat sebelum Nabi Muhammad diutus, seperti Warqa Ibnu Nawfal atau ayah ibu Nabi sallallahu itu wafatnya sebagai Ahlul Fatrah. Mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi yang menerangkan suatu saat atau besok maksudnya suatu saat Allah akan berdialog dengan Uh, umat manusia maka di situ ada empat golongan ya, ada empat golongan mudah-mudahan saya masih hafal ya pertama golongan pertama adalah sobyun anak kecil ya anak kecil yang meninggal dunia nah gimana maka anak tersebut langsung masuk surga mau anaknya siapa yang penting belum balik maka dia sebagai masuk orang yang dijamin oleh allah swt masuk surga kalau ditanya mereka nggak bisa jawab nggak ngerti saya nggak pernah dengar islam itu apa pemikiran kecil Kedua orang gila, ya, orang gila, orang gila itu ditanya, orang gila itu sama dengan orang bodoh juga, orang bodoh pelo itu sama dengan orang gila, hampir sama, ya. Nah, kalau mereka ditanya di dalam hadisnya itu kenapa kamu kok tidak masuk Islam? Katanya ya, is, dalam hadisnya ini Islam masih tertutup dari mataku oleh kotoran hewan, dianggap Islam itu benda apa gitu ya, sehingga matanya tertutup, ya dari Uh, kotoran hewan menurut orang bodoh atau orang yang ya stres termasuk gila semacam itu ya jadi, jadi anak kecil kemudian siapa orang gila atau orang yang uh, apa tadi bodoh bodoh pelu katanya bodoh pelu disampaikan ketiga orang pekon orang pekon itu orang yang sudah pernah uh, hidup normal kemudian pekon tadkal pekon maka dia berbuat segala macam bahkan berbuat maksiat Kampangannya, gak punya rasa malu ya Makan di telanjang, mau nunggu juga Begon kan gitu ya Nah, besok ditanya oleh Allah SWT Hei, kenapa kamu kok bermaksiat kepadaku? Katanya, belum itu saya gak bermaksiat Iya kamu bermaksiat, saya lupain Karena juga orang begon, demikian di dalam hadisnya. Yang ketiga, Alul Fatroh Yang keempat, Alul Fatroh Yaitu yang tidak mendengar sama sekali, mempunyai darurat itu maka keempat golongan ini akan dimasukkan surga firah billah dengan rahmat Allah termasuk ayah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-Fatra akan dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa taala baik terjemahkan fa asafir au ar-rasul fa aqadnahu Pascafirman Rasulah, faamarnahu akdam wabilah. Maka setelah mendurhakaiku Rasul itu yaitu Nabi Musa as, lalu kami Allah SWT menyiksa dia dengan siksaan yang berat. Ini sudah maklum ya, bahwa Allah SWT melumpurkan di zaman itu Fir'aun dan Bala tuahnya disiksa dengan siksaan berat. Apa itu? Tenggelam di lautan sedangkan Nabi kita Nabi Isa Nabi Musa alaihi diselamatkan dari eh, lautan yaitu tatkala beliau membelah lautan dan dikejar oleh Firaun. Firaun itu yang musuhnya Nabi Musa adalah Ramses kedua. Ya. Jadi kalimat Firaun di sana itu apa ya? nama julukan raja. Kalau di Jawa ini kan ada Hamangkubono pertama, Hamangkubono kedua, ketiga kan gitu ya. Di juga demikian dan Ramses pertama, Ramses kedua atau Fircon pertama, Fircon kedua dan seterusnya. Sedangkan Fircon yang lawannya Nabi Musa itu adalah Ramses kedua. Saya sudah pernah melihat mayatnya yang di balsem itu, di mana namanya? Di mumi. Saya sudah pernah. Ketika saya pergi ke Mesir, waktu itu alhamdulillah saya sudah pergi ke Mekah, sudah maklum ke Madinah, ziarah kepada makam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk Allah yang paling taat kepada Allah, paling mulia di hadapan Allah. Nah kemudian saya ingin melihat jasadnya atau mayatnya makhluk Allah yang paling derhaka bahkan menganggap sebagai Tuhan ya. Siapa itu Firaun? Ternyata melihat Firaun tidak takut, tidak seperti melihat jerangkong atau film-film uh, itu ya. Jadi kalau bapak-bapak ingin -Bapak tahu gambarnya Firaun kalau kita lihat. Kalau bapak sekarang ke Sulayan, di situ uh, ada baju-baju yang dimasukkan di boneka ini, ya. boneka orang yang foto gitu. Ya seperti itu lihatnya, seperti dari replika gitu ya gitu. Ini, uh, apa namanya? Viron itu. Kecuali saja kalau kita dekati, karena ini ada kacanya. Kalau kita dekati, maka kita lihat rambutnya rambut asli, giginya gigi asli. Nah saat itulah begitu kita dekat, ya mikir juga ya, gimana kalau nanti? Matanya melotot, bisa menakutkan. Tapi kalau biasanya melihat, ya sama dengan melihat boneka. Itu kenyataannya. Baik, saya lanjutkan. Fakaimat tetakunaing kaver tum yaumaiya alul bildan ashiba. Maka bagaimana kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari kiamat yang menjadikan anak-anak berubah? Jadi besok dari kiamat Itu anak yang lahir Dekat dari kiamat Begitu lahir itu berubah Kenapa? Saking takutnya dengan hari kiamat Bila mana ada anak kecil-kecil Yang menangi atau Mendapati kiamat terjadi Hih. Maka anak kecil-kecil itu pada Berubah semuanya Hih. Itu luar biasa Makanya sekarang ini kayaknya Banyak ya, sudah Anak-anak muda yang kecil berubahnya Nah, walaupun tidak seperti yang digambarkan persis begitu melihat kejadian kiamat tiba-tiba berubah anak-anak ini ya lah kalau di zaman nabi saja sudah dekat dari kiamat di zaman sekarang juga lebih dekat lagi anak muda-muda sudah pada berubah banyak sekarang anak muda-muda berubah ya nah, katanya di zaman akan datang hari kiamat itu kita sudah tahu bahwa besok di hari kiamat akan datang, atau datangnya hari kiamat itu bersamaan dengan datangnya dajjal, kan? Demikian, ya? Apa itu dajjal? Adalah makhluk Allah SWT diciptakan untuk merusak Yusuf itu nafil ord, yang memang dia ini perusak di muka bumi merusak segala macam kalau digambarkan di dalam hatis-hatis itu di keningnya ada perusiannya kafir terus matanya buta sebelah badannya itu besar meter rambutnya itu apa ya rambutnya itu keriting bergumpal itu keriting apa namanya ketek jadung kotot apa ketel gimbal semacam itu ada-ada beberapa riwayat yang ini yang saya hafal ada beberapa riwayat mudah dia badannya juga agak sedikit ke hitam utama maka terkala di India ada fotonya seibawa ada fotonya seibawa itu kalau dicocok-cocokkan dengan apa yang dalam artis lebih memper dengan saya bawa itu ya dan dajal itu besok dia bisa membuat gunung dari tepung seperti pesulap ya dia akan tangannya demikian kemudian akan turun tepung-tepung dan menjadi gunung itu salah satu sifatnya dajal baik saya tidak membahas dajal tapi di dalam hadis yang lain dikatakan sebelum datangnya dajal yang ini setah kudut dajjalilah akan keluar dajal-dajal junior Siapa dajal-dajal junior yaitu figur-figur yang menjurumuskan umat Islam untuk meninggalkan agamanya maka mereka yang dikatakan dajal-dajal junior. Sekarang sudah mulai banyak dajal-dajal junior berkeliaran di muka bumi. Jadi sudah dekat sekali. Anak-anak muda sudah banyak berubah, ya. Kadang belum menikah sudah berubah. Iya, enggak? kalau zaman dulu orang berubah ini biasanya di atas umur 60 tahun berubah. Sekarang enggak. ya enggak? Ha, 30 sudah banyak perubahan, bahkan masih 17 saja sudah ada yang berubahan Itu karena sudah dekat dari kiamat Besok dekat. lebih dekat lagi, makanan kecil-kecil pun akan berubah semuanya Assama unu fayyurati rumbi Karena waktu hurma Langit pun menjadi pecah belah Pada hari itu, yaitu hari kiamat Karena Allah yang menjadikan pecah belah tersebut Allah adalah janjinya itu pasti terlaksana alias janji Allah pasti direalisasikan. Karena itu janganlah kita turakan kepada Allah berusaha untuk senantiasa beriman kepada Allah, berbuat baik karena Allah ya. Kalau tidak mau dibenarkan janji Allah pasti akan dilaksanakan. Inna hadihi tadzkira fa man syaa'a attakha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ini alias peristiwa yang akan datang itu adalah suatu peringatan maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya alias siapa orang ingin berbuat baik dan selamat di hari kiamat nanti maka dia akan senantiasa berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Tuhannya yaitu Allah SWT ya. maka itu bapak-bapak jadi ibu-ibu yang dirahmat dari Allah dalam pelajaran hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan, marilah kita mulai mawas diri, bahwa sebenarnya hari kiamat itu sudah sangat dekat di zaman Nabi aja sudah sangat dekat suatu saat, Nabi Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki yang sifatnya itu persis seperti dajjal, maka Nabi Muhammad tak kala beliau hidup curiga, jangan-jangan orang itu dajjal, zaman Nabi Zaman Nabi sudah curiga, jangan-jangan orang itu dajjal Tapi akhirnya orang tersebut tidak, tu bukan dajjal yang dimaksud oleh hadis-hadis Nabi, bahkan juga dari malaikat Jibril yang dimaksudkan bukan dajjal itu. Ya, tapi sifatnya orang itu seperti dajjal Itu di zaman Nabi Muhammad Masih. Apa nanti di zaman sekarang? Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.